Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Zidni Ilma Terima kasih banyak Sudah menonton video saya Jangan lupa like and share Dan yang paling penting Jangan lupa klik subscribe Untuk berlangganan video terbaru Dari channelnya Mas Jangan lupa juga Follow saya di instagram App Zidni underscore Ilma Terima kasih dan sampai jumpa di Banjari Cover Project berikutnya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.